Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Alayhi wa sallam Salallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Salallahu ala Muhammad sallallahu alayhi Salam, salam Allah ala, ala Muhammad, salam Allah alai wa Abu Maslan Muhammad. Mohon Ridonya Kiai Punta, Bu Devin dulu dah. Memang gak di mana mana Bang Salim kalau naik panggung kudu picek dulu kalau kata bahasa Jakarta. Karena ini yang dibilang picek membawa berkah karena ada pantunnya. Ada cicek bukan sembarang cicek, ada cicek diikat kali. Bang Salim picek bukan sembarang picek biar picek pacarnya Nikita Wili. <tuh> Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang semangat, mana suaranya, ibarat pantun, tukang minyak, pakai sendal jepit yang hadir banyak, yang jawab salamnya baru sedih Oke. jawab salam lebih kompak lagi ya bu mudah-mudahan yang jawab salam saya yang sudah berumah tangga, dijadikan rumah tangga sakinah sakinamawadawarohmah yang belum punya keturunan, semoga cepet dikasih anak yang udah banyak anak, kita doain supaya berhenti beranak kali lagi lebih kompak lebih semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin wabihin asna'in walau murid dunia wad din wa ala alihi wa swabi ajmain amma ba'du pertama-tama yang bang salim hormati yaitu para alim ulama baik yang duduk di bawah maupun yang di atas para tokoh masyarakat baik Camat, lurah, dan juga wabil khusus kepada uh, saya udah alhamdulillah udah yang kedua kali diundang sama beliau. Karena ini diundang sama Ustaz Cepot. Ustaz Cepot bilang sama saya, Bang Hafiz ikut yuk kemana? Ke Lampung. Diundang siapa? Bang Haji Herman. Ya Allah langsung. Insya Allah saya berangkat. Alhamdulillah. Karena kalau buat saya ada satu pantun yang insya Allah indah jalan-jalan ke tengah taman. Bu, pantunnya mau disebut. Jalan-jalan ke tengah taman, jalan ke taman jangan mundur. Kalau saya ngelihat Pak Haji Herman insyaallah bakal calon gubernur. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri alhamdulillah dan juga bersama Bunda Eva alhamdulillah. Saya ini bukan ustaz, saya hanya pengantar. Karena insyaallah sebentar lagi guru saya Ustadz Cepot atau Ustadz Ahmad Ihsan Yang biasa duet sama saya di MNCTV Insya Allah akan memberikan ilmunya Kalau saya bukan Ustadz Bu Saya juga bukan Kiai Jadi jangan terkesima sama jenggot ya Jangan terkesima sama jenggot Karena jenggot itu macam-macam tergantung Numbuhnya di mana. Ya Jadi gak semuanya yang jenggot itu pasti Ustadz Belum tentu Ya, Jadi jenggot itu macam-macam Ada jenggotnya Habaib, Kiai, Ulama, Ustadz yang kedua ada jenggotnya jenggot ada jenggot artis selebritis. Yang ketiga ada jenggot mohon maaf jenggot orang-orang biasa. Yang keempat ada jenggot jenggot kambing. Kira-kira dari yang empat ini bang Salim jenggot yang mana bu? Hei hei hei hei, kan tadi ada empat. Yang pertama ada jenggotnya hambaib kiai ulama ustadz. Yang kedua jenggotnya artis selebritis yang ketiga jenggotnya orang-orang biasa yang keempat jenggot kambing dari yang empat ini mohon maaf Bang Salim jenggot yang mana? puas mohon maaf Gai punter, aduh udah saya kok begini bunda alhamdulillah gak usah lama-lama bu karena insya Allah langsung saja guru saya akan menyampaikan tausianya kalau di MNC TV beliau itu energik pakai lompatan. Iya. Yeah. <laughs> beliau subhanallah. Saya belajar banyak dari beliau. Langsung aja kita sapa guru saya Al Mukarrom wal Muhtaram Al Ustadz Ahmad Ihsan yang biasa kita kenal dengan panggilan Ustadz. Bukan Ustadz Cepot ya, Bu. Ya, Ustadz Cepot. Tafadhol. Hm? Hm? Hmm? Yang di belakang maju. Selagi ada pacarnya Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa bi niyatil barokat Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aulia Allah. Allahumma faṣalli waṣallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidil Mursalin Wa Imamil Mutaqin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ya hayu ya qayyum Ya hanan ya manan Ya dayan ya sultan Ya Jalali wal -ikrah. amin ya mujibasailin allahummaftah lana abwa ba ilmika kama fatahta ala rusulika wa anbiyaika wa auliyaika wa ulamaika salihin saudara saudara saya para Ibu dan Bapak segenap masyarakat Lampung jamaah ngaji akbar syukuran tahun baru Islam yang mudah-mudahan kita semua Insyaallah dimuliakan oleh Allah Guru-guru saya alimil ulama para kiai Para ustaz habaib Wabil usus mudirul ma'had Sunan kalijaga Kiai haji miptahul hasan Muda beliwa berwibawa jenggotnya juga sama Almukarramun segenap para sepuh, para tokoh Aparatur pemerintah, para pejabat Bapak-bapak RT Bapak-bapak RW Bapak Lurah Bapak Camat Dan seluruhnya Polisi ABRI Di antaranya Bapak Wali Kota Bandar Lampung Orang tua saya Suami dari Ibunda Eva tercinta Seorang birokrat ternama Dan juga beliau calon gubernur kita Amin Ya robal Ibu bapak hadirin kaum muslimin Warga Lampung segenap para pencinta dakwah islamiak santriwan santriwati anak-anakku hei cewek-cewek neng-neng entong-entong yang tercinta dan CS saya Bang Hafiz kueh lapis dari Jakarta Bang Hafiz memang ganteng pantas jadi Arjuna penjelajah cinta Gigi copot jatuh di anting. Juga pantas kalau Ustaz Cepot pacarnya Ayu Tingting. Ada anting jatuh diketan. Maksudnya Ayu Tingting -ting yang udah lumutan. Bunda Epa beserta jajaran pengurus Majelis Alim Rahmat Hidayat Orang tua saya yang sama saya hormati. Saudara kaum muslimin dari 6666 ayat ada satu firman Allah yang mengingatkan kita. Apa kata Allah? Alladzina amanu wahajaru wjahadu fi sabilillah bi amwalihim wa ang fushihim azomu darajatan inda Allah Ayat ini mengingatkan kita kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi manusia ada tiga perbuatan yang harus kita laksanakan apa tiga perbuatan itu ya Ustadz? yang pertama, iman kepada Allah betul iman membahagiakan kita dunia dan akhirat iman bukan slogan iman bukan tutur bahasa iman bukan sekedar ucapan lisan. Tapi iman adalah ucapan lisan, keyakinan, dan perbuatan tiga kekuatan bersatu. Itulah namanya iman, iman, iman dan iman. <San> <San> <San> <San> Alhamdulillah. Oleh karena itulah maka berdiri nih pesantren Miftah pesantren sunan kalijaga apa tujuannya menggembleng masyarakat agar beriman kepada Allah masyarakat lampung harus beriman masyarakat ampung harus mempertahankan iman dan masyarakat lampung untuk wajib mengistikomakan iman di mana gemblengannya di pesantren makanya berdilah Sunan Kalijaga gemblengan iman iman agar kita tetap beriman betul apa betul orang yang beriman hidupnya am seorang suami yang beriman suami akan aman dan mengamankan istrinya betul tidak kawin lagi dengerin kiai baru punya pesantren lagu bini dua yaaah <Gente> <vinegar> <tuhvia> yaaah Istri yang beriman hidupnya aman, alhamdulillah. Pejabat yang beriman rakyat a, ah. duit rakyat a, ah. kekayaan rakyat alhamdulillah. Makanya anak masukin ke pesantren ber beriman, betul dan kalau mencari pemimpin cari pemimpin yang beriman contoh rasul rasul itu adalah pimpinan dunia dan akhirat kenapa beliau sukses memimpin rakyat bangsa, dunia karena konsep dasarnya iman inilah yang menjaga nilai-nilai keamanan oleh karena itulah maka lampung biar aman konsepnya iman Pilih calon pemimpin yang beriman, betul. Setuju. Noh gambarnya noh, yang berdua noh kayak Anang sama Ashanti. Iya. Yeah. Apalagi yang di sebelahnya noh, Mas Awang. Kaya siapa ustad? Thomas George. Yeah. <laughs> ambulan, ambulan. <laughs> Alhamdulillah Insya Masyarakat Lampung Masyarakat yang agamais Dan dinamis Masyarakat Lampung Masyarakat yang pintar Tidak bodoh Saya yakin dengan keimanannya Saya yakin dengan kepintarannya Nantipun Cara mencari calon Tidak akan salah Betul Betul apa betul kalau enggak percaya saya buktikan kiai sama ibu-ibu kalau ustaz cepot jadi gubernur lampung pantas apa tidak dengerin tuh kalau bapak herman jadi gubernur lampung pantas apa tidak hai hey wartawan tulis bukan kata saya kata masyarakat betul apa betul saya tuju Oke okay. Cok cok agali cok galaga cok Kata ibu-ibu yang lagi hamil Amit amit amit amit amit amit amit Ngelihat Bapak Herman Alhamdulillah Ngelihat saya musibah Subhanallah. Alhamdulillah. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah. jannah orang yang sampai mati menjaga iman jaminannya sur. Alhamdulillah. Di pesantren saya lima tahun dia dia belajar ilmu pelet sama saya makanya hati-hati yang mau saya cepat saya baru sebuahnya. ini mendapatkan calon gubernur yang benar-benar mau mengkonsekuensikan iman di masyarakat saya ceramah bukan hanya di Lampung, seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, tidak ada seorang calon gubernur yang mau ngaji rakyat betul apa betul? biasanya pejabat habis sambutan pulang alasannya meeting rapat tapi bapak calon gubernur kita kita doain jadi amin bukan hanya sambutan duduk, ngaji sama-sama sama kita inilah konsep keimanan bukan sekedar ucapan pembuktian, amal, ibadah ibadah, ibadah ibadah hmm. hmm. <tuk> Tunggu dulu sebentar, Kiai. Kuat, lanjutin, Kek. Masyaallah. Kalau kaon, kalau gambar ono berdua kayak Anang ama Hasan. Cakep. Kalau kita kayak Ipin ama Upin <tuk> ya. Betul-betul betul. Tolong-tolong betul betul betul betul, betul, betul, betul. <tuk> Tapi sekilas pak Kyai, alhamdulillah tadi ada yang nyampe bilang, ih ternyata Ustaz cepot kalau dilihat sekilas mirip sahrukan ya, well, dibilangnya. Yeah. Kalau dari belakang, <laughs> dari belakang mirip Irfan Bahdi. Iya, well, yeah. dari samping. Samping kanan Diego Michel. Maza Allah. Da kiri kiri? Anjas Depan, hah? Depan. <laughs> Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah Subhanallah Yang kedua kata Allah Hijrah Kalau Nabi hijrahnya Dari kota Mekah ke kota Madinah Betul apa betul? Kalau kita hijrahnya Dari yang jelek Kepada yang baik Lampung harus Baik Makanya kita harus hijrah Betul apa betul? betul. Iya apa iya? Lampung adalah gerbangnya Sumatera cuman sayang kiai. Jalannya jelek. Oke Pejabat jangan tersinggung, memang kenyataannya. Mana duit rakyat, saudara? Rakyat wajib bayar pajak, betul apa betul? Rakyat tidak bayar pin, betul apa betul? Tapi fasilitas rakyat jalanan tidak baik. Mana saudara nilai-nilai keimanan makanya tolong kalau kita nyari pejabat jangan salah pilih pilih yang beriman jalanan yang baik sekolah yang benar kita kudu ekonomi yang mapan betul? Oh. dengerin tuh lejalanan kalau saya bawa bini beranak di tengah jalan ini, gua belaga belaga belaga belaga belaga belaga Betul apa betul. Iya apa iya. Amin, amin. Iya Robal, ibu, ibu. I love you. Ibu-ibu langsung pegang perut. <tuh> Lampung harus hijrah adanya perubahan-perubahan kebaikan kebaikan gizi masyarakat masyarakat kudus sehat betul apa betul kiai-kiai kudus sehat kiai ini contohnya saya kurus badannya gocekannya kiai letoy sakit ngaji dan ngajar kitab nggak bisa betul apa betul adanya perubahan Lampung hijrakan Lampung dalam dunia kesehatan masyarakat kudu sehat masyarakat miskin bagaimana biar sehat makanya rumah sakit harus gerat ibu pernah digratisin sama gubernur benar Pernah dibayarin sama bapak lurah? Nah Ayurah Betul kagak? Ibu pernah digratisin sama bapak camat? Nah Masuk rumah sakit sekali suntik CES Cepet Dua suntik CES Dua cepet lima hari dirawat. Noh, pedet dijual. Tahu pedet, Pi. Tahu pedet. Pedet apa? Pedet. Okay. Anak sapi. <laughs> betul lah ya, betul? Oh, pedet. Iya, apa iya? Saudara, ibu dan bapak, hasarakat harus hijrah dari yang tidak berpendidikan kepada pendidikan. Saya sedih, saudara kalau pendidikan nasional ada pemberantasan buta huruf, namanya paket A paket B paket C saya tanya ada gak pemberantasan buta Al-Quran yang dibiayakan oleh pemerintah ada apa tidak hei bapak lurah apakah engkau menggaji ustad-ustad yang ngajar ngaji Ya, yeah, ganteng-ganteng pelit iya apa iya saudara kau muslimin makanya peran penting seorang pejabat melihat ke bawah bagaimana rakyatnya rakyatnya tidak bisa ngaji ajarkan ngaji karena pejabat akan dipertanyakan di hadapan Allah kata Allah hei pejabat Kenapa rakyatmu kagak bisa ngaji? Kata pejabat menjawab, saya juga kagak bisa. <laughs> betul apa betul? Makanya cari pejabat yang mau ngaji. Jadi RT kudu bisa ngaji. Kalau saya jadi SBY, RT enggak bisa ngaji, gua pecat. Lurah nggak bisa ngaji, gua pecat. Camat nggak bisa ngaji, gua pecat. Karena mayoritas penduduk bangsa Indonesia Muslim, sebagaimana mayoritas penduduk Lampung beragama Islam. Wilayah Lampung wilayah yang agamais dan dinamis. Makanya pejabatnya tuduh bisa ngaji, rakyatnya tuduh bisa ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Apes ko jejak dene. Masa Allah. Bu, ibu, ibu senang kayaknya ngelihat selebritis. Masa Allah selama ini ibu-ibu cuman lihat kita di MNC TV. Iya betul, kayak Alhamdulillah. Itu yang di sebelah saya namanya Pega. Pega. Sebelah Nteh, Nenori. Ya. Ya Manori. Wassilah Bunda tercinta. Meli cempaka di jalan raya. Bunda epak cantik jelita seperti Marsanda. Saya bisa hadir kemari bersilaturahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Kiai dengerin urusin noh pesantren. Isi nih masjid, nih masjid. Kenapa saya bicara demikian Bapak-bapak? Karena di mana-mana masjid -mana, banyak pada kosong. Betul? Jumatan masjid penuh. Idul Fitri penuh. Subuh. Subuh. Subuh. Subuh yang azan aki-aki benget Allahu Akbar Allahu Akbar. Lu ketawa kenapa lu? Hah, ketawa, ha? Lu ketawa kenapa lu, ha? Kenapa ketawa, ha? Ustaz cepot ganteng apa jelek? Kotok ayam. Subhanallah. Kiai wajib ngiring umat ke mas. Ngiring masyarakat ke pesan. Banyakin san. Banyakin jamaah asal. Kiai bukan banyak nyenyanyakin is. Makanya kiai jangan kawin lagi Bapak lurah jangan kawin lagi Ustaz Cepot boleh kawin lagi <laughs> Tadi lah lupa. enak perasaan tadi Pak Kiai jangan kawin Pak Lurah jangan kawin lagi Ustaz Cepot jangan kawin lagi begitu Apis. Bang habis Bang habis boleh kawin ada yang mau ada? Saya oh. nyari janda, ada janda di sini ada? Coba janda yang umur janda yang umur 70 tahun coba angkat tangan. Loh, lo, lo, lo, yang kurungannya merah noh. Janda 70 tahun noh, senyumnya kayak cari bel noh. Apakah aku harus bilang wow gitu? <laughs> eh, lo, lo, lo, n Nyami. Yes, <Syukur>. lanjut kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Makanya kalau rakyatnya pengen rajin sholat, rakyatnya pengen rajin ibadah, makanya pertamanya adalah pejabatnya dulu yang rajin ibadah. Betul. Betul. Cocok. Alhamdulillah. Kalau upah Bapak Erman ganteng apa jelek? Usah cepot? Lu kecil-kecil bangun lu sama selebritis mengina Budu. Ibu yang ketiga kalau pengen mendapatkan derajat yang tinggi berji Pertama dengan du duit. Pertama dengan du. Ini yang sulit nih. Kenapa demikian Bang Hafiz? Karena orang kadang-kadang ya. kalau udah kaya sombong Bang Hafiz. Betul. Waktu miskin dekat dengan masjid. Waktu miskin dekat dengan anak yatim. Waktu miskin dekat dengan Allah. Tapi setelah dia kaya jauh dari masjid, jauh dari Allah jauh dari anak yatim jauh dari orang miskin dekatnya hanya dengan janda-janda muda betul apa betul? betul apa betul? makanya kita kulu dengan harta kekayaan kita harta amanah Allah harta titipan dari Allah kulun minallah wa kulun ilallah makanya sebelum ditanya oleh Allah Jangan pe Jadi pejabat jangan pel Jadi kiai jangan Jadi artis jangan Pelit itu sifatnya set Yang pelit set pejabat pelit setan kiai pelit setan bapak-bapak pelit setan selebritis pelit setan ustaz cepot, <laughs> saya tidak berani itu yang itu dua nih orang tua saya nih. Al Mukarrom Bapak Herman. Calon Gubernur Lampung orangnya kagak pelit. Apakah ibu percaya atau kagak enggak pelit? Saya buktikan. Hai hey, anak kecil, sini. Sini. Apakah dia pelit atau kagak? Saya buktikan. Sini. Sini. Nah. Ayo sini. Ayo cakep, ganteng. Mana yang Ayo yang mau, yang mau. Ayo, yang mau, ayo. Nih yang yang ungu ungu nih ungu nih, nih ungu. Sini, yeah. sini, sini. Ayo, yang lain sini sen. Dah, dah ayo. dua lu, dua dulu, tiga, cukup. cukup. Dah, ah cukup. Dah sini. Oh. Siapa namanya? Dapa. Ya. Dapa udah sekolah apa belum? Belum. Belum. Siapa Dapa? namanya? Yang. Udah sekolah apa belum? Udah Tanya Coba ini siapa namanya? Putra Putra udah sekolah belum? Belum Iya ini siapa namanya? Iya yeah. Cek yang keras ya ini siapa namanya? Putra Ini siapa? Cek cek Ini bisa keras kok ini gak bisa Coba yang keras ya namanya siapa? Putra nah, Kayak gini suaranya keras 1 2 3 nama siapa? Cek cek tolong miknya jangan dimatiin kasih ya mik terang sih tadi kelas berapa belum udah sekolah belum udah kelas berapa kelas 1 ah kamu kelas berapa <laughs> iseng banget dimati ya kamu Ustaz. namanya siapa tadi Alvin oh Alvin ustad gimana nih tanya ya. solat zuhur ada berapa coba tanya. Coba dari sini. Solat Juhur sini. berapa rokaat? Ini, ini belum tahu kayaknya nih ke. Solat Juhur ada berapa? Empat. Empat pintar Solat Asar berapa rokaat? Empat. Pintar Solat Subuh berapa rokaat? Dua. Pinter. Solat Jenazah berapa rokaat? Gak bisa, sih. Nih coba. Tes Qur'annya Coba, coba Rukun Islam ada berapa? Lima oh. Tadi Rukun Islam ada berapa? Lima Rukun Iman ada berapa? Enam Entar Coba kamu, Rukun Nikah ada berapa? Ima. Nggak tahu Tes Al-Qur'annya Oh, Tes Al-Qur'an Giyai yang ngetes Ya Terusin bacaannya ya Quran Ayo, ayo Alip batasa ini Ima. Mak Giyai Hah? enggak tahu Alhamdulillah rabb anaum oh. hmm dibuang dulu oh mantap sekarang tadi kul huwallahu ahad oh. eh. kul huwallahu ahad kul a'udzu birab Pinas lanjutin. A O dubinas. Ia cakar. Pinter. Pinter. Kul A O dubirabil falak. Insya. Terusin, terusin ni pede ni pede. Pelan pelan ya, dibimbing ya. Nah di depan ada kamera, nah ya. Nanti kalau nggak sanggup, lambaikan tangan. Lo jangan ngatain bocah aja dong. Uh -uh lo sendiri bisa apa kagak? ya kan saya dari nama aja udah setau nama saya orang tua ngasih nama saya Hafiz artinya? berharap pengen uh, anaknya jadi penghafal Quran bisa Quran? ya nah, misalnya bicara Al-Quran dari 114 surat bu dari oh, sini sini sini sini sini sini uh. Uh. Hmm. tuh dikasih Alhamdulillah oh. dikasih langsung anteng nah dari 114 surat 30 juz bu saya gak sombong mohon maaf kiai saya namanya Hafiz berharap jadi anak penghafal Quran kiai apa, apa dari 114 surat 30 juz alhamdulillah hirobil alamin saya apal jadi 30 juz 114 surat alhamdulillah hirobil alamin saya apal yeah. gak nyombong kiai punten ini mah bukannya nyombongin bener alquran itu dari 6666 ayat ada 30 juz ada 114 surat Alhamdulillahi saya apa? Yeah. Ini mau benar, Kiai? Ya Saya tes halaman pertama. Kiai terserah mau buka halaman berapa aja insyaallah saya bisa ngelanjutin. Baat. Halaman pertama bisa apa kagak? Bi, insyaallah bisa. Jangan anak-anak doang di tes. Saya tahu nih. Halaman pertama saya buka. Bismillahirrahmanirrahim.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 Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yeah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah murid tegak Sunan Kalijaga. Ya. Yeah. I, kalau mau ngetes jangan surat pendek, surat yang tinggi. Yang tinggi. Kalau itu mah gampang, yang susah. Waqiah. Ya, sok silakan. A'udzu billahi Ila waqatil waqiah. Laisa liwaqatiha kadhiba. Khafidat turfa'a. Tanah Allah Aladim. Alhamdulillah. Hadiah. Hadiahnya. Iya, <laughs> Alhamdulillah. Saya kan disuruh juga tadi. Tuh, Saya disuruh juga tadi. Masa Allah belum jadi gubernur. Alhamdulillah. Uda baik ama anak kecil. Bagaimana kalau sudah jadi gubernur? Ya. Betul kagak? Uh. Kayaknya ibu-ibu ada yang pengen ada. Iya. Baik, ini alhamdulillah ada informasi. Yeah. Ada dana infak yang tadi dikumpulkan itu totalnya 16 juta. 16.139.000 ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan, alhamdulillah dan juga ada undangan nih. Yeah. Undangan panitia pengajian Akbar Tarikoh uh, Kudiriah Wanakso Bandiah dan Pahingan Masjid Darul Muttaqin. Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah ini kepada seluruh jemaah nih diundang ya. Untuk tanggalnya hari Sabtu 22 Desember 2012 waktu jam 12 siang sampai dengan selesai. Oke Alhamdu, lanjutin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga kita jihad dengan har jangan pel Pelit itu sifatnya Seth Nih contohnya Ngaji Akbar Jihad Kita datang kemari Jihad Kita duduk di bawah tenda Jihad Yang tidak kebagian tenda Jihad Sodako Jihad Yang tidak sodako Jihad dengan doa Betul kakak? Betul kakak? makanya cari pemimpin yang rajin berji bu jujur Allah mendengar Pak Erman ini baik apa jahat baik apa jahat baik apa jahat pantes apa tidak jadi gubernur ditolong apa tidak dibantuin apa tidak kalau ban habis jadi gubernur Lampung pantas apa tidak? dengerin loh <tuk> kagak pantas tolong ambulan ada ambulan <tuk> kagak pantas Betul, ustaz kaga. cepot pantas enggak? uuuuuh sama satu sama <tuk> kalau saya gubernur, gubernurnya cepot nanti wali kotanya gareng camatnya pedrok ibu bapak jihad dengan harta alhamdulillah inilah wasiat Allah dalam Al-Quran Allah bilang dengan ayat yang tadi saya baca amanu <tik> orang-orang yang berim wa -ajaru dan yang berji ya, dan yang hijrah dan yang ketiga orang-orang yang berji dengan harta supaya dia tidak pel hartanya ber alhamdul dan berjihad dengan diri sendiri kalau ada pengajian di ahad alhamdul insya amin ya robbal Kayaknya nenek-nenek itu janda itu. Betul enggak, Tat? Janda ya? Janda ya? Nek, sini sini sini ya. sini. Iya. Sini. Silakan. Sini duit, duit. Cepetan. Hah? Hah? Ayo, ada berapa itu? Ya. Ada berapa itu? Iya. Ayo. Sebelum di tuh. No. Ya, Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak panggungnya roboh. Ayo sini dua tiga tujuh hmm. empat lima cukup. Ya sini masuk. Dah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayak trio macan <laughs> Ya Alhamdulillah kayak... Ibu Bunda Epak cantik apa jelek? Cantik Usah cepot, ganteng apa jelek? Jelek oh, Gak jadi katanya gak jadi Lalu jujurin? ini? <laughs> jadi lah Alhamdulillah Bu Kalau Pak Herman jadi gubernur pantas apa tidak? Pantas, eh. pantas. Eh. Mau gak doain? Mau. nanti kalau ada gambarnya ngerti gak orangnya bagaimana? nanti kan? yang ganteng apa yang jelek? ganteng, ganteng. oh iya yeah. ibu yeah. ibu yeah. ibu iya yeah. pernah nonton saya di tv? Ya. Yeah. iya yeah. janda apa perawan? Ya udah tua lah pak oh, yeah, yeah. <laughs> kayaknya yeah. pasrah bener ya Allah senyumnya kayak yu ting ting pimpin doa. Ndak bisa Pak. Malu lah pimpin. Pimpin. Doain. Ya Allah, ramai-ramai. Ya Allah. Ini hari kami ngaji minta keridoan-Mu. Dirihani. Minta keridoan Dan syafaat rasulmu mu Ya syafaat Berkahkanlah kami. Berkahkanlah jamaah yang ngaji pada hari ini. Berkahkanlah Bapak Herman. Si biar jadi gubernur. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Bang Apes, bagi. Duit dari, dari ini? Ha? duit dari mana ini? Hah? Duit dari mana? Ini duit dari Pak Haji Herman. Masa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nong, saya Ayo, juga. Iya. Bagi. Ini bilangnya terima kasih sama Allah dan nama Pak Haji Herman. Ya. Ini Alhamdulillah. Siap nah. Ya. Guru ngaji, mana ya. guru ngaji? Iya. Ada guru ngaji enggak? Guru ngaji. Sini. Mana guru ngaji? Sini sini sini sini sini. Iya. Sini guru ngaji. Ya, Ibu silakan boleh turun Ibu. Ya, Umi. silakan turun. Bentar hati-hati. Ya, Ayo, punten saya. Ayo, Ibu turun sini. Guru ngaji. Ayo sini sini cepat sini. Ayo yang merasa guru ngaji. Ya. Guru ngaji, mana guru ngaji? Cepat sini cepat cepat cepat. Yeah, yeah. Waktunya, dikit lagi semua berangkat lagi selama ini. Ya, yeah. hayu, yeah, ibu mana guru ngaji? cepat maju. Hati-hati, ibu hati-hati, hati-hati, guru ngaji maju. Hati-hati, Umi. Ya, yeah. guru ngaji mana lima. Sini? Guru ngaji lima. Sini guru lima. ngaji. Oke, okay, sudah. Sini, satu, bunda. dua, tiga, empat, satu lima. Ya, sudah lima. Diri, diri, diri, diri. Iya. Eh dengerin. Iya, yeah. sini. Ini guru ngaji bajunya jelek jelek begini nih. Malu-maluin saya aja ini. Jadi guru ngaji keren dong kayak saya nih. Masa guru ngaji pakaiannya butut begini nih. Pantas kagak? Guru ngaji pakaiannya jelek, pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Bunda Epa eh, minta baju. Bawa, bawa bawa, sini Minta baju, baju, baju, bal. Ah. Alhamdulillah. Minta baju. Minta baju saya, guru ngaji biar cakep, betul kaga? Iya pak iya. Guru ngaji biar cakep, baju sini. Tu, alhamdulillah suara saya diterima, ya kaga? Masya amin, amin, amin. Amin ya Allah. Ya Rabal. Mudah-mudahan berkah. Bagiin, besar, bagiin. Bagiin, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lagi diambil lagi noh noh noh no. ya nanti bapak berdoa insyaallah sudah disiapkan mu kena Pak ya silakan <laughs> pernah enggak jadi guru ngaji di Digaji ama bapak lurah? Tidak pernah. Ama bapak camat? Tidak pernah. Ama bapak bupati? Tidak pernah. Ama gubernur? Tidak. Pernah. Sungguh terlalu. <tuh> bapak Herman orang tua saya, tolong kasihan ketega saya. Sekarang bagi duit, mau nggak? Baru calon gubernur udah bagi apalagi lagi jadi ya, bagian. Tuuh. Alhamdulillah. Ya, ibu ya masih kurang. Bapak lurah mau nambahin? Ayo kurang satu. <laughs> alhamdulillah. Ya. Insya Nah Silakan. Amin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Herman. Terima Pak Herman. Amin. Ya Rabal. Ya. Sudah. Sudah. Uang, uang jahitnya. Uang jahitnya dikasih itu. Oh, alhamdulillah. Baik bener ya. Ah, huh? bunda apa baik benar ya? Cak. Alhamdulillah. Pak Herman baik benar ya. Kira-kira kira-kira terpulang berkatnya banyak berikan ya. Ya, yeah, mudah-mudahan ingat dah, paling nggak ingat aja udah seneng saya. Ya, yeah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya, Amin, Amin. Ya Robal, mana pengurus NU? Pengurus NU mana? Maju. Ya. Yeah. Saya ini pengurus NU. Nahdlatul Ulama Ini pengurus NU semuanya nih Bapak Erman itu orang Nahdiyin Ibu Unda Eva itu orang Nahdiyin Saya orang Nahdiyin Pengurus sini ya, CS saya ini Makiyah ini iya. Alhamdulillah Pengurus saya sana nih? Muhammad Satiman Asli mana? Cilacap Cilacap Cil di? Jawa Tengah Cilacap Ya kemarin saya baru di Cilacap menyukseskan Bupati baru terpilihlah lagi dia Alhamdulillah kenapa saya belain saya kampanye di Cilacap karena orang NU Alhamdulillah no Pak Herman orang NU no ini saya orang NU ini anaknya hmm. kalau Pak Herman jadi calon Gubernur dibantu apakah gak hei orang NU Insyaallah dibantu dibantu apakah gak dibantu ucapan orang NU bukan main-main bu betul kagak betul kagak Betul kaga. Ucapan orang NU NO itu ulama ulama tu nggak boleh main-main. Betul kaga. Dibantu apa kaga? Dibantu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz kasih hadiah. Iya. Alhamdulillah. Gede bener ini. Hm? Oh potret. Saya fotoin sini. Oh, sini. Pengen motret pengen Saya ya. foto. Kayak semar sama cepot. Alhamdulillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Bapak Ansip, tadi ada bahas di sini nih. Banser, <tik> maju. Iya, maju Banser. Banser kurus begini kurang gizi Aduh. Malu-maluin saya orang en oh kamu ini. Nih, Allah hmm. Kumisnya kayak Herman Ferandi. <tik> Hei, Banser hei banser, cs cs iya alhamdulillah mana banser ini? alhamdulillah ini kasih jaket bernyanyi biar cakep ini nutupin kekurusannya ini biar kurus tutupin ini jaket mana bunda? ada jaket ga ini? ada jaket ga ini? jaket ada ga? ada? iya tolong jaket, nutupin Wah, ini orang NU ini, nih Kabupaten apa namanya Provinsi Banten ini yang hmm. megang. Hmm, hmm, Ya, sini, pakaiin, pakaiin bang Api satu orang. Iya. Pakein. Ini, silahkan dipakai. ya Pake. silahkan. Ayo pakai cepet, langsung cepet dipakai. Silakan. Orang NU pakai baju kanan dulu apa? Iya. Ah, oh. mantep. Ya Allah kerennya. Ya Alhamdulillah. Apa namanya? Balik, balik apa namanya? Ini. Ya, balik kanan. Balik kanan, up. Ah, foto kamera kan ada bacaan ini, ini mah ada bacaan di belakang. Iya. Ini Pak Hafiz. Oh, kamera foto, foto. Cian ya, banget belakangnya. Oh, iya. Sudah alhamdulillah, Bapak. Ini jangan lupa jaketnya tiga kali bayar ya, Pak. Insyaallah. Ibu. Oh, enggak. Bu. Enggak. Untuk mengangkat raja di sisi Allah ada berapa cara? Tiga. Pertama im. iman. Yang kedua im. hijrah. Yang ketiga berji Jihad. Jihad pertama dengan harta, nah. yang kedua dengan diri sendiri. Ya. Kenapa bi-amwalihim ama Allah dalam matan Quran tidak ulukan? Karena jihad dengan harta sulit, betul, apa betul? Jihad dengan harta lebih sul. Syukur Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya bapak silahkan. Jadi punter terima kasih. Ya aduh. Duh. Bapa hayu Assalamualaikum Silakan Bungoya Assalamualaikum <laughs> I said